Ya, dukung Yuvi TV dengan belanja di uvistar.wewew.uvistar.com. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala, hawla, wala billahi, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk terus beribadah di bulan Ramadhan dan kesempurnaan dari ibadah kita di bulan Ramadhan adalah mengetahui hukum-hukum terkait dengan orang yang berpuasa terkait dengan orang yang berpuasa kemudian juga hubungannya dengan kolok dan juga fidyah, itu terbagi menjadi sepuluh, yang pertama adalah seorang muslim yang balik, berakal kemudian berdomisili tidak sedang bepergian dan juga mampu serta selamat dari penghalang, bebas dari penghalang untuk tidak puasa Maka seorang Muslim yang sifatnya seperti ini maka berkewajiban untuk melaksanakan puasa. Kemudian yang kedua adalah anak kecil yang mana belum balik dan para ulama menjelaskan tanda-tanda balik itu satu di antara tiga. Yang pertama adalah mimpi basah, kemudian yang kedua tumbuhnya bulu kemaluan dan yang ketiga Umur sampai 15 tahun Satu di antara tiga ini Sudah ada pada seorang anak Baik laki-laki maupun perempuan Maka dikatakan sudah balik Dan ditambah untuk anak perempuan Datangnya haid Maka sudah dianggap balik Maka ketika anak belum balik Maka tidak berkewajiban untuk berpuasa Kemudian yang ketiga adalah Orang yang gila, orang yang hilang akalnya, maka yang demikian tidak wajib untuk berpuasa. Sedangkan seorang yang hilang akalnya dan terkadang sembuh, terkadang eh, sadar, maka yang demikian ketika dia sadar, maka berkewajiban untuk berpuasa. Ketika dalam keadaan sadar, akalnya kembali, maka berkewajiban untuk berpuasa. Kemudian yang keempat adalah seorang yang pikun, orang tua yang sudah pikun. Maka dalam keadaan demikian, ya ketika dia tidak mampu membedakan karena pikunnya, maka dia tidak berkewajiban untuk berpuasa. Tidak berkewajiban untuk berpuasa. Ketika suatu saat kemudian sadar bisa membedakan, terkadang hilang pikunnya, Maka sama seperti orang yang gila tadi, maka berkewajiban untuk, untuk berpuasa ketika sedang tidak pikun. Yang kelima yaitu seorang yang tidak mampu berpuasa karena sebab yang terus menerus dan tidak diharapkan hilang darinya sebab tersebut. Seperti orang yang sudah tua yang sudah tidak mampu berpuasa. Atau seperti orang yang sakit namun tidak ada harapan untuk sembuh. Sakit tidak ada harapan untuk untuk sembuh. Maka yang seperti ini tidak wajib berpuasa dan baginya untuk membayar fidyah. Untuk mengeluarkan fidyah yaitu memberi makan orang miskin atau dengan takaran yaitu setengah dari takaran zakat fitrah. Atau kurang lebih 1,4 kilo. Ya. Selanjutnya yang keenam adalah seorang yang safar, seorang yang bepergian jauh. Maka seorang yang bepergian yang safar eh, diberikan pilihan, apakah dia ingin tetap puasa kalau dia mampu atau dia memilih untuk tidak berpuasa ketika merasa berat dengan puasa tersebut. Maka eh, diberikan pilihan apakah Ingin berpuasa atau ingin tidak berpuasa. Para ulama menyebutkan tentang seorang yang bepergian karena e, keinginan dia. Artinya dibuat-buat karena ada satu kebutuhan untuk membatalkan puasa sehingga dia kemudian safar. Maka yang demikian apakah diperbolehkan atau tidak. Wallahu'alam yang lebih kuat tidak diperbolehkan. Seorang yang berpergian karena dibuat-buat, bukan karena kebutuhan. Maka yang demikian tidak diperbolehkan. Selanjutnya yang ketujuh adalah seorang yang sakit, yang ada harapan untuk sembuh. Para ulama membagi orang yang sakit menjadi tiga macam. Yang pertama, seorang yang sakit, dan sakitnya sakit yang ringan sehingga tidak memberatkan baginya untuk berpuasa maka yang seperti ini tetap wajib untuk berpuasa kemudian yang kedua seorang yang berat untuk berpuasa tetapi ketika tetap berpuasa itu tidak membebani tidak bermudorot atas penyakitnya maka yang merasa berat dengan sakit tersebut sehingga tetap dia berpuasa pun tidak bermudarat maka boleh untuk membatalkan Karena merasa berat dengan puasa tersebut Sedangkan yang ketiga adalah seorang yang ketika berpuasa Seorang yang sakit ketika berpuasa itu e, bermudarat atas penyakitnya Maka yang demikian justru wajib untuk tidak berpuasa ya, Karena ini masuk dalam kaidah syariat secara umum Banyak dalil yang menjelaskan bahawa seorang tidak boleh e, mencelakakan diri sendiri Nabi saw bersabda: nafsika alaika hakok. Sesungguhnya atas dirimu ada kewajiban memiliki hak. Selanjutnya yang ke-8 adalah seorang yang seorang wanita yang haid atau nifas. Maka yang demikian tidak boleh berpuasa dan atasnya untuk mengganti puasa. Kewajipannya adalah mengganti mengganti puasa atau kodok. Kemudian yang ke kesembilan adalah seorang wanita yang menyusui atau hamil. Apakah dia khawatir atas dirinya ataupun khawatir atas uh, anak yang sedang dikandung atau sedang disusui. Maka yang seperti ini, ikhwan semuanya yang dirahmati Allah SWT, uh, dibolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Boleh baginya untuk tidak berpuasa dan kemudian mengganti, mengkodok apa yang dia tinggalkan karena hamil tadi atau karena menyusui. Sebagian ulama merinci permasalahan seperti ini. Di mana seorang wanita yang tidak berpuasa karena memang tidak mampu, seorang wanita yang mengandung dan juga menyusui tadi tidak mampu berpuasa karena memang Benar-benar tidak mampu maka dia cukup dengan kodok Namun seorang yang sebenarnya mampu tapi khawatir terhadap janinnya Atau khawatir terhadap bajinya Maka sebagian ulama menyebutkan kewajiban dia dua-duanya Yaitu kodok dan juga membayar fidyah Kemudian yang terakhir yang ke sepuluh Yaitu seorang yang membatalkan puasa karena ada satu darurat Contohnya adalah menolong orang yang Tenggelam misalnya Seperti orang yang kebakaran Seperti yang tertimpa Bangunan yang ambruk misalnya Sehingga seorang tidak bisa menolong Kecuali harus membatalkan Maka diperbolehkan untuk membatalkan Bahkan terkadang bisa jadi menjadi wajib Untuk membatalkan ketika tidak bisa ditolong Kecuali harus dengan membatalkan Dan tidak selamat nyawanya Kecuali harus ditolong Maka dalam keadaan seperti ini maka menjadi wajib untuk membatalkan puasa dan kemudian mengganti di hari lain. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, dari penjelasan tadi kita bisa mengetahui bagaimana indahnya Islam. Bagaimana Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kemampuannya, kemampuan kaum muslimin. Di mana keadaan mereka berbeda-beda, ada yang mampu berpuasa, ada yang tidak mampu, ada yang terkadang mampu terkadang tidak. Ada juga yang hatinya tergantung kepada ya, janinnya, kepada anaknya sehingga kemudian diberikan rukhsah. Maka sungguh ini menunjukkan keindahan Islam, keindahan syariat Islam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada kaum muslimin. Demikian wallahu taala a'lam bis-shawab wa sallallahu alaihi wasallam. Ala Nabi Nabi Muhammadin wa Ala Alihi wa Sallam ajma'in. Ya, silakan, saudara-saudara, mungkin ada pertanyaan. Tafadil. Mau tanya Ustaz Ya, silakan. Mengenai vidya Ustaz Jika seperti ibu hamil atau menyusui yang dia waktu Ramadan pertamanya dia bolong gitu, terus. Ternyata dalam setahun dia enggak berhasil menyelesaikan kodoknya Apakah dia wajib membayar vidyah? Terus apakah sebaiknya kapan dikeluarkan vidyah itu? Ya, Untuk ibu hamil dan juga ibu yang menyusui Dan kemudian punya tanggungan puasa Ramadan Maka kewajibannya Sebagaimana tadi disebutkan dalam bagian yang ke-9 itu untuk membayar e, kodok dari puasa yang ditinggalkan dan tentunya berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membayar e, tanggungan tersebut dan ternyata ketika sampai mendekati Ramadan dan kemudian masuk di bulan Ramadan ternyata masih ada tersisa dari hutang tersebut dari kewajiban kodok tersebut maka Hendaknya seorang wanita tersebut untuk segera membayar fidyah Membayar fidyah sehingga kemudian e, Menyelesaikan tanggungan daripada e, kodok maupun fidyah tersebut Demikian, alam. Ya, Masih ada lagi pertanyaan? Saya silakan. Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya mau tanya Ustadz, bagaimana ya. cara membayar fidyah Itu boleh menggunakan makanan yang sudah matang atau masih dalam bentuk Makanan paham pokok seperti peras atau Buah-buahan atau gimana Bisa, ya. Ya. Terima kasih Ustaz ya. ya terima kasih Atas pertanyaannya Untuk fit uh, Vidya Ya maka yang Dipakai yang digunakan adalah Makanan pokok Makanan pokok apakah itu Masih mentah Atau mungkin sudah menjadi makanan yang siap Saji jadi boleh seperti itu Seorang yang punya hutang misalnya 10 hari Maka dia mengeluarkan dengan makanan pokok yang masih mentah di kita dengan beras misalnya. Maka mengeluarkan beras dan satu hari itu adalah setengah dari takaran zakat fitrah atau zakat fitr yaitu 1 seperempat kilo dikalikan 10 hari. Jadi 12 setengah kilo itu dikeluarkan dan kemudian diberikan kepada fakir miskin. Apakah diberikan kepada satu orang atau diberikan juga kepada dua belas orang atau mungkin separuh enam orang misalnya, maka diperbolehkan. Seperti itu. Atau boleh yang kedua dengan makanan yang siap saji. Jadi kita undang misalnya sepuluh orang, kemudian kita siapkan makanan pokok. Ya ada nasi, ada lauk, ada mungkin buah-buahan pelengkap begitu. Kemudian kita beri makan mereka sampai e, kenyang. Maka itu cukup untuk kemudian membayar hutang dari sepuluh hari tadi. Demikian, ya. Cukup. Yang berhak menerima yang berhak Oh ya, yang berhak untuk mendapatkan fidya adalah fakir miskin. Adalah orang-orang fakir miskin di mana mereka membutuhkan akan bantuan dari kaum muslimin termasuk hikmah dalam Islam di antara yang berhak mendapatkan adalah mereka yaitu orang-orang fakir dan miskin. Iya. Demikian, cukup. Iya. Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil